Ya, bismillah. Kita lanjutkan. Di sini beliau memberikan beberapa contoh-contoh tambahan huruf yang melebihi dari juz huruf. contohnya seperti wa misru asrafa ala wazni af'ala wa a'lama ala wazni af'ala contoh asrafa yang ikut wazan af'ana dan a'lama yang ikut wazan af'ala kalimat asrafa itu sama dengan af'ala berarti tambahan satu huruf terus kalimat a'lama sama juga dengan wazannya waznuha af'ala anda baca cepat saja ini wa khosoma ala wazni fa'ala dan khosoma itu ikut wazan fa'ala wa syaroka atas wazan fa'ala wa ala wazni istaf'ala dan istagfaroh itu mengikuti wazan istaf'ala dan intasharah mengikuti wazan ifta'ala Ya. Ya, ya, ya. Istagfara Wazannya adalah istaf'ala Tambahan tiga huruf Kemudian Intashara Wazannya adalah ifta'ala Kemudian Wa ijtahid ala wazni ifta'il Wa taqaddam ala wazni tafa'al Ijtahid Wazannya adalah ifta'il Dan taqaddam Wazannya itu adalah tafa'al ya. Ya, ya, ya Jadi jahada mendapatkan tambahan dua huruf, huruf, huruf. ijtahid maka wazannya ifta'il ijtahada yajtahidu wa tasalaha yeah. ala wazni tafaala iswadda ala wazni isalla tasalaha yeah. ya yeah. tambahan dua huruf, huruf itu mengikuti wazan tafaala Kemudian, iswadda mengikuti wazan if'allah. Ya. Iswadda mengikuti wazan if'allah. Wahrufu ziyadati, hiyallati tajma'uwa kalimatu amanun watashilun. huruf-huruf ziyadah, kan kita punya huruf asli tiga huruf ya kalau ada sebuah kata lebih daripada itu maka kata tersebut nanti mendapatkan huruf tambahan nah, huruf tambahan ini itu adalah huruf yang terkumpulkan dalam sebuah perkataan amanun watashhilun. Ya? Amanun watashhilun. Huruf alif, mim, nun. Ya? Kemudian waw, ta, sin, ha, ya, lam. Kan ini adalah huruf kumpulan dari huruf-huruf tambahan atau bahasa lainnya ya, ya, ya. nihayatun wa mas'u nihayatun mas'ulun mas ya. Ya, ya, ya nihayatun mas'ulun sama ini amanun wa tas'hilun hurufnya sama ya, ya, ya, ya. au hawaitu as'imana atau sa'altu mu nihha atau hinaun wa taslimun Semuanya sama, tapi kalau dalam buku-buku buku, -buku, buku surah yang lain, itu yang paling sering digunakan adalah saal tumunihah, ya, saal tumunihah, ya, gabungannya sama, amanun watashilun itu hurufnya sama dengan saal tumunihah. Nah, di kitab-kitab eh, suraf yang lain kalau kita lihat seperti Aswarfu Al-Kafi atau Aswarfu Al-Muyassar itu disebutkan yang sering digunakan adalah Lafad Sa'al-Tumuniha. Jadi kalau ada sebuah kata, asalnya kan tiga huruf. Kemudian lebih dari tiga huruf kalian dapatkan. Maka huruf tambahannya nanti itu salah satu dari huruf ini. Seperti kita ambil contoh ista'qufaroh, asal kata tiga huruf, di sini ista'qufaroh sudah menjadi enam huruf. Maka kita lihat tiga huruf ini yang lebih ini ada enggak salah satu dari huruf saal tumuniha? Ista'qufaroh saal tumuniha ada alif tega, berarti inilah i-nya yang dibaca ista'qufaroh kemudian sin, kemudian ta. Pokoknya kalau ada awalan kata bunyinya ista, itu tambahan. Ya. Kalau ada sebuah awalan kata, dibaca, berbunyi dengan ista, paham? Maka awalan kata itu, tambahan huruf. Ista itu selalu menjadi tambahan huruf. Istagfarol, istaf'ala, ya. Ya. Maka tambahan yang selain daripada itu adalah tambahan tambah huruf. Sama seperti kalau kalian dapat nasdzarnya istighfarun. ya atau isti'gfarun. Nah, istighfarun ini ista sudah jelas tambahan. Isti'gfar panjang ada alif tegas, itu juga tambahan. Karena sa'al tumunihah ada alif tegas setelah huruf h maka cari kegagahan hurufnya nanti adalah gofar. Itu fungsinya. Kenapa dibuatkan kaidah ringkas? Untuk mengetahui bentuk-bentuk huruf tambahan. Kaidahnya seperti seperti ini ya. Itu di dalam syarah Ibnu Aqil ada. Kaidahnya itu asal kata isim dan fiil si itu dibentuk dari tiga huruf. Itu asal kata. Ya. Asal hukum asalnya isim dan fiil itu tetap dibentuk dari tiga huruf. Kemudian asal kata huruf itu dibentuk dari dua huruf. Ya. Isim dan fiil itu dibentuk dari asal Kata yang tiga huruf Itu hukum asal Hukum asal huruf Itu dibentuk Atau tersusun dari dua huruf Makanya kita lihat I, Fa, dan Ya La Man, Min, Ila Secara asalnya seperti itu Um, secara asalnya itu huruf memang akan dibentuk dari dua kata, eh, dua huruf nah, nanti kalau misalkan ada contoh um, kalian dapatkan ada sebuah kata atau ada sebuah isim yang dibentuk dari dua huruf maka pasti isim ini punya masalah karena dia keluar dari hukum asal seperti contoh, Yadun. Famun itu kan cuma dua huruf. Berarti isim ini punya masalah. Yadul itu aslinya bukan dua huruf, tiga huruf. Yadayun. Tapi dibuang oleh orang Arab. Kenapa? Karena mereka berat untuk mengucapkan huruf ya yang berharokah. Yadayun itu berat orang Arab. Orang Indonesia mungkin tidak, tapi orang Arab mengatakan Yadayun berat. Akhirnya dibuang untuk mendapatkan takfit keringanan. Mereka ucapkan menjadi yadu. Hukum asal tetap sebuah kata dibentuk dari tiga huruf baik isim ataupun fi'ir. Kalau kalian dapati seperti madda. Ya, madda itu fi'ir. Bukan bukan dua huruf, tiga huruf. Aslinya adalah madada. Tapi karena bertemunya huruf yang sama dan bersambung langsungnya huruf yang sama, kalau ada bahasa Arabnya, kalau bertemu huruf yang sama dalam satu kata, maka huruf tersebut harus dijabungkan menjadi satu, kemudian diganti dengan tashdid. Madda. Aslinya madada. Bagaimana kalau famun atau yadun? Yadun aslinya tiga huruf. Yadayun. Kenapa bisa menjadi dua huruf? Karena berat bagi orang Arab untuk mengucapkan huruf ya berharokat di akhir. Mereka gantilah menjadi ya dibuang huruf ya, ya karena ada uzur ada sebab. Hah. Kalau kita sudah tahu kaidahnya tadi, asal kata baik isim ataupun fiil terbentuk dari tiga huruf, kalau kalian dapatkan ada sebuah isim atau ada sebuah fiil lebih dari tiga huruf, maka yang lebih itu pasti tambahan, ya, yang lebih itu nanti berada pada salah satu dari huruf yang kita sebutkan tadi ini. Saal Tumunihah. Dia berada di situ. Ya, Saal Tumunihah. Seperti kita ambil contoh ya. Mat -tabatuh. Perpustakaan. Sudah terdiri dari lima huruf. Ya, ada Nim dan Tak Marbuto di akhirnya. Mim di awal, tak di akhirnya. Isim sudah keluar dari hukum asal. Kenapa? Karena asalnya isim tadi terbentuk dari tiga huruf. Maktabatun, ada mim dan ada tak marbutoh. Masuk dalam salah satu dari sa'al kumunihah. Atau tadi, nihayatun maskulun. Ada tak marbutohnya dan ada huruf mim. Berarti mim dan tak marbutoh tambahan. Akar katanya katabah. Masjidun, empat huruf. Isim. Tanda isimnya diawali dengan huruf mim. Setelahnya ada tiga huruf tambahan. Paham? Dia empat huruf. Sudah keluar dari hukum asal. Berarti, salah satu dari hurufnya itu, Masjidun itu adalah tambahan. Huruf mim. Tambahan. Dan dia termasuk salah satu dari huruf sa'al kumuniha. Huruf mimnya ada. Arabi yang keempat, idza huzifa harfun minal kalimat al-mauzunah. Ini kaidah lagi ya. Apabila ada satu huruf dari sebuah kata yang dibuang. Ada satu huruf dari sebuah kata dibuang huruf itu. Ya. Minal kalimah al-mauzunah dari kata yang ditimbang, kata yang diikutkan wazan. Paham? Paham? Paham? Paham? Fa innana maka sesungguhnya kita, kita, kita, kita, kita, kita. nahzifu ma yuqabilu hadzal harfa fil mizan maka sesungguhnya kita membuang juga ya, ya. ma di sini ya, ana terjemahkan huruf huruf, huruf, huruf yang, yang mencocoki pada timbangan kita kan punya mizan dan mauzun ya, ya, ya. ada mizan ada mauzun mizannya nanti faala istaf ala fa ala bam mauzunnya nanti doroga qatala istanqara ya allama itu mauzunnya ha. apabila salah satu dari huruf yang ditimbang yaitu mauzunnya seperti Dorobah, Alamah, atau Istansoro, atau yang semisalnya. Itu ada salah satu hurufnya yang dibuang. Maka kita juga membuang salah satu dari huruf yang ada pada timbangan. Yang huruf yang kita buang itu sesuai dengan posisi pada mauzunnya. Contoh, Sum. Sum. Ya itu mengikuti wazan full, bukan full. Jangan kalian urutkan ya, kan? Pak, pik, pak kalimat, ain kalimat, kemudian lam kalimat. Karena ini dua huruf, jangan kalian buat po, tapi full. Kenapa? Karena yang dibuang itu adalah huruf yang ada pada mizannya, yaitu fullnya kita sesuaikan dengan yang ada pada mauzunnya yaitu sumnya karena shoma yasumu ada alif di situ tiga hurufnya dia adalah gantian dari waw aslinya nanti adalah waw maka huruf ini nanti yang ain fiilnya ini atau ain hurufnya ain kalimatnya ini kita buang juga ya sum menjadi ful Ish asa yaishu hidup ya ini fiil amarnya mengikuti wazan fil. Bukan fi. Koedanya oh, nanti sama. Huruf apa yang dibuang di mauzunnya, maka it, huruf itu juga yang kita buang di nizannya. Bagaimana harokat mauzunnya, maka begitu juga harokat pada nizannya. Kalau situ dibaca sum dengan mendomakan sol, maka nanti pada Nizannya juga dengan menggunakan dan mendomakan fa kalimatnya. Kalau pada sum dengan men, mensukunkan huruf nim, maka pada nizannya, lam kalimatnya juga kita sukunkan. Full. Jadi huruf yang dibuang sama. Kemudian harokatnya pun sama. Sama ini. Mana yang di mauzunahnya, mauzunnya itu dibuang hurufnya, posisi keberapa. Maka di nizamnya nanti dibuang dengan posisi yang sama. Paham? Karena soma yang dibuang adalah huruf yang kedua. Maka pada fa'ala juga dibuang huruf ain kalimatnya. Kalimatnya sum waznuakun. Kalimatnya is wazannya adalah fil. Seperti <tutuk> yaqifu, ala wazni ya'ilu. Fa'ala yaqilu. Tapi fa kalimatnya buang. Waqofa yaqifu. Waktu madi. Fa kalimatnya masih ada. Ham. Huruf waunya masih ada. Tapi ketika dibuat ke pengundori, waunya sudah tidak tidak ada. Maka karena fa kalimatnya dibuang, waunya dibuang, maka fa kalimatnya juga dibuang. Yaqifu wa zannya ya'lu. Waqif ala wazni irs. Kif, kif, kif, kif. Itu mengikuti wazan irs. Ya. Ain kalimat dan lam kalimat, fa fiilnya dibuang. Fa kalimatnya dibuang. Pak kalimatnya dibuang. Wafikotun ala wazni ilatun. Fikotun ikut wazan ilatun. Yasum mengikuti wazan iyaful. Ini fiil mudari dalam keadaan jazam. Ya. Paham? Apabila huruf Ain salimatnya berbentuk harfu illah tanda jazm fiil tersebut nanti tetap dengan sukun. Cuman karena bertemu dua sukun yang sama, bertemu sukun yang sama dalam satu kata bergandengan langsung, maka salah satu kata yang berharokat sukun harus dibuang. Dan biasanya yang jadi korban itu adalah hurfu'illah. Karena dia kan berpenyakit, daripada meneluarkan penyakitnya kepada banyak yang lain, bagus dia yang dibuang. Kemudian uskur mengikuti razan uf'ul. Kemudian is'a mengikuti razan is'a. Kalimah yang kelima sekarang, Iza karena til kalimat al mauzuna tu kia. Kok sekarang? Apabila ada sebuah kata yang dia itu ditimbang di dalamnya. Ya, apabila ada sebuah kata yang tidak ditimbang, ini jumlah baru ya. Lihat di sini nanti sebagai khabar muqaddam. فيها قلب إعلالين. Di dalam kata yang ditimbang tersebut, yang diikutkan sebuah wazan tersebut, itu ada gantian i'lal, perubahan i'lal. Terjadi hukum i'lal di dalamnya. فإنه لا يحدث مثله Fil الميزان. Maka, kejadian seperti itu, yaitu kejadian iklal, itu tidak berlaku pada nizannya. Jadi apabila ada sebuah kata yang ditimbang diikutkan wazan, diikutkan mizan itu terkena hukum iklal. Maka nanti, hukum iklal ini, tidak berlaku pada mizannya, fa'alannya, enggak. Bal yabqa al-mizanu ala halatihi. Bahkan mizannya tersebut tetap berada pada keadaannya, yaitu tetap fa'ala. Ai annal kalimata tuzanu bihasabi asliha. Bahwasanya sebuah kata tetap ditimbang sesuai dengan huruf aslinya. لَا بِحَسَ بِحَلَا تِهَا الْمَوْجُودَةِ Bukan sesuai dengan keadaannya yang ada sekarang. Sebuah kata, itu akan ditimbang sesuai dengan keberadaannya. Keberadaan huruf aslinya. Aslinya kan wazan kita tetap faala. Maka bagaimanapun terjadi di sana, أَبَا مَدَا apapun-apapun yang berkaitan dengan hukum Iqlal, Maka nanti kalau ditimbang tetap kembali ke wazan fa'ala. Hah? Coba dilihat, aba. Aba ini wazannya tetap fa'ala. Padahal kalau kita lihat kaidahnya kan, kalau mau mengikuti wazannya, kalau mau mengikuti mauzunnya harusnya dia fala. Fa Heh, aba fala. Fa Ah, aba ini asalnya bukan itu. Aba ya ibu berarti aslinya adalah alif di sini adalah ya. Ayaba. Faala. Aslinya seperti itu. Tapi terkena hukum iqlal. Nah, ya-nya ini dipindahkan menjadi alif. Nah, terjadi perpindahan iqlal, perubahan iqlal dari ayaba menjadi aba itu tidak menjadikan berarti faala menjadi faala tidak nizannya tetap ada ya nizannya itu tetap tetap ada asa atas wazan faala bukan asa atas wazan faala bukan asa ya isu berarti faala ya Berarti aslinya adalah ya, berarti aslinya asa adalah ayasa. Nah, sudah terjadi hukum iklal ya. Nah, terjadinya hukum iklal pada mauzunnya. Kan abad atau asa ini kan mauzunnya, mauzunahnya. Yang ditimbang, yang diikutkan wasan. Terjadi iklal di dalamnya tidak menjadikan... Mizan dia yang tadi ketika kaji timbang faala ikut terkena ikal, tidak. Tetap faala. Fa Makanya kalau kita lihat di muka tafsir tafsir ahasan itu yang hijau, dan susunannya seperti tapi tetap dari wazan faalam dari saa saa. Padahal harusnya kan tidak merubah hukum al mizannya. Wa hadhihi ba'd kalimat ma minha. Ini adalah sebagian beberapa kata bersama wazan-wazannya. Katanya al-kalimat dahroja wazannya fa'ala. Az-zama wazannya fa'ala. Khoroja wazannya fa'ala. Yukhrijuhu wazannya yuf'iluhu. Tawaddaa wazannya tafaa'ala, ahzana wazannya af'ala. Irhamhu wazannya if'alhu. Ya. ya. Intavara wazannya ifta'ala Fahimu wazannya fa'ilun Fahimun wazannya fa'ilun Fataha wazannya fa'ala Istavara wazannya ifta'ala Ajaba wazannya af'ala Ingat, ajaba af'ala Harusnya kan? Ajaba menjadi Af'ala Gitu ya Karena ajaba ini kan terjadi iklal ya Terjadi iklal pada Mauzunnya tapi mizannya tetap af'ala. Ajabah menjadi wazannya tetap af'ala. Bukan ajabah af'ala. Bukan, tapi tetap af'ala. Seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian, amala wazannya adalah af'ala. da'in wazannya fa'in uda'u wazannya uf'u tahiyyatan wazannya tafii tafii platan itu karena bertemu dua huruf yang sama digabungkan ya ain kalimat dan lam kalimat itu satu huruf sama-sama huruf ya maka digabungkan satu kemudian diganti dengan tasdid ud wazannya ul Profiat wazannya fa'ilatsaolla wa zannya, zannya fa'ala. Sholat terjadi i'lan. Wazannya kita fa'ala. Tub wazannya qul. Yuhdisu, yuhdis wazannya yuf. Yuf'il harusnya yuf'il itu ya. Yuhdis ahdatsa yuhdisu, yuhdisu. Kemudian ridon wazannya muf'ilan. Na'budu wazannya naf'ulu. Gaydin wazannya fa'lin. Ah, qalila wazannya fa'ila. Kemudian ini hidina Kita masuk kepada al-Qul al-Mujar. Besok insyaallah kita baca kitab munqit. Tayyib subhanaka wa bihamdika syadda la